Lain Dunia di Roja TV Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia Menguak misteri, meluruskan persepsi di lingkungan masyarakat kita, sudah terkenal sekali dengan adanya arwah gentayangan. Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati bisa hidup kembali berupa arwah atau roh yang menyerupai seseorang. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang matinya tidak wajar seperti dibunuh ataupun bunuh diri. Maka, arwahnya masih penasaran. Arwah tersebut akan meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Ada juga yang meyakini arwah gentayangan, yaitu roh yang diyakini tidak atau belum mempunyai tempat yang tetap di dalam kuburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, selamat datang di lain dunia Menguak misteri, meluruskan persepsi Di episode lain dunia kali ini Kami akan mengajak Anda Menguak misteri tentang arwah gentayangan Apakah ada arwah gentayangan itu? Dari istilah arwah gentayangan ini Melahirkan berbagai julukan seperti adanya pocong, hantu, sundel bolong, kuntilanak, genderuwo dan lain-lain. Arwah gentayangan ini diyakini masih berkeliaran di muka bumi dan mengganggu orang-orang yang masih hidup terutama yang terkait dengan sebab-sebab kematiannya. Namun, adakah arwah gentayangan dalam Islam? Seperti yang diyakini sebagian masyarakat kita, mereka mempercayai Arwah gentayangan adalah ruh manusia yang meninggal dikarenakan berbagai sebab kematiannya. Berbagai opini tentang arwah gentayangan atau penampakan hantu beredar luas di masyarakat kita. Akan tetapi bukan persoalan ada tidaknya orang yang telah diganggu oleh hantu tersebut, tetapi dalam hal ini siapakah sosok di balik arwah gentayangan itu? Bahkan kepercayaan terhadap arwah gentayangan melahirkan ritual-ritual seperti mengusir roh jahat, mengundang paranormal atau dukun yang tengah mempersiapkan jebakan-jebakannya yang berdalih untuk mengusirnya. Saya percaya, pasti ada. Sebagai orang Islam, saya percaya kalau arwah-arwah gentayangan, jin-jin setan-setan itu ada, saya percaya. Kalau mendengar saya sering Namanya roh kentayangan, setan Apa segala macam ya Mungkin ada kuntilanak apa segala macam Yang mistis Yang koib itu memang ada Ada, tapi saya gak percaya itu Cuman keberadaannya Terus terang aja memang tidak bisa dilihat Karena memang dunianya pun juga sudah lain Itu menurut saya Kalau melihat sih enggak Tapi kalau kejadian-kejadian Misalnya digoyang pohon disiram pasir langkah di rumah kosong itu sering gitu loh. ceritanya saya waktu itu lagi begadang ya terus jam-jam 1, jam 2 kita di rumah kosong nih ada jubah putih, kayak cewek gitu ya jubahnya putih panjang, gak putih panjang tapi belakangin saya Matanya mandang saya, itu betul-betul saya bawa kalitung, tatap-tatapan sama makhluk halus. Di rumah saya sendiri pernah terganggu, apa ya, saya lagi disir kok kelihatan tampak dari belakang, kayak perempuan jalan gitu. Loh. Saya kan begitu lihat seperti itu di kaca, saya kaget, saya keluar. Siapa sih gitu, tapi ternyata di luar ruangan itu nggak ada. Didatangin saya udah pernah sama semacam kuntilanak. Rambutnya panjang, pakainya putih, tapi mukanya nggak kelihatan ketutupin gitu. Kalau secara langsung pun enggak, ya kan saya bilang tadi, saya tidak secara langsung. Tapi yang jelas, kalau kejadian-kejadian diganggu, digoyang pohon-pohon, disiram pasir, atau langkah, situ sudah... Suatu jelmaan dari setan yang sebetulnya memang istilahnya yang sudah diazab sama Allah itu tadi Sehingga mereka istilahnya dengan segala cara mengganggu manusia itu Dengan berbentuk yang macam-macam macam-macam Kayak setan gentayangan lah kuntilanak apa segala macam Kan bentuknya akan macam-macam gitu loh Ya saya pikirkan dunia ini kan ada dunia nyata dan ada dunia yang enggak nyata ya Mungkin penghuni dunia yang ternyata ya sama aja roh halus ya. Roh halus yang sudah meninggal. Contohnya orang yang matinya bunuh diri. Secara nggak wajar. Itu arwahnya udah pasti kita Itu asal mulanya dari Tuhan juga yang menciptakan kan. Hmm, Cuman dia nggak terima. Akhirnya ini kan hmm, ada yang menciptasan. Memang ada dia yang sudah di situ, sudah tinggal di situ dia sudah mengurus itu ya. Kalau untuk keberadaan sih di mana-mana, tapi yang jelas kalau dari masyarakat, masyarakat sini terutama teman saya sendiri yang sudah melihat itu di lingkungan sini ada. Bahkan banyak kan lu nih kan rawa di sini. Bahkan ada kebon gitu loh. Seperti kayak orang-orang bilang itu biasanya itu di tempat-tempat kayak yang rimbun atau mungkin yang kotor. Atau sekalipun itu ada di dalam rumah juga mungkin rumah itu statusnya kosong. Kalau diemnya bisa di rumah yang kosong, di pekuburan atau tempat pohon-pohon kelapa, banyak pohon beringin itu bisa jadi di situ. Pertama itu kalau kita ngelihat kaget, yang jelas kaget manusiawi dan rasa takut manusiawi itu. Awalnya merinding ya, tapi saya karena saya pikir, ya saya manusia gitu. Maksud saya mesti kalah sama makhluk atur halus gitu ya. Kalau masalah takut udah pastilah. Namanya yang dilihat juga mungkin tidak sebagus yang kita bayangkan. Sehingga secara manusianya ketika kita melihat kayak gitu udah pasti kaget. Jantung saya tuh kayak mau apa berhenti langsung itu kencang. Saya langsung takut. Saya merasa takut, pikiran kita yang jernih sama hati kita, kita kejadikan satu, kita fokus. Satu lagi saya bilang, manusia lebih sempurna daripada makhluk lain. Kalau cara mengusirnya ada, pasti ada ritual-ritual khusus sih. Kita gak bakal dihantuin atau di, uh, punya bayangan petang, masing-masing aja. Asal kita uh, gak, gak mengganggu, dia juga gak bakal ganggu kita. Berbagai opini masyarakat tentang arwah gentayangan telah kita dapatkan. Lalu bagaimanakah kita meluruskan persepsi mereka? Akankah kita diam seribu bahasa tanpa memberikan pencerahan akidah yang benar kepada mereka? Hingga mereka berpegang teguh kepada keyakinan yang bisa menggelincirkan keimanan mereka? Pemirsa Roja TV, sudah seharusnya kita meminta nasihat kepada guru-guru kita dalam hal ini, yaitu... Mereka yang ahli dalam ilmu agama Islam yang lurus ini, saya akan mengajak Anda menyimak bagaimana pemaparan narasumber kita pada malam hari ini yang akan meluruskan persepsi, menguak misteri tentang arwah gentayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Arwah adalah merupakan berasal dari kata bahasa Arab yaitu arwahun yang inilah merupakan bentuk jamak dari kata ruh Akan tetapi di dalam bahasa kita arwah ini sering dipakai untuk menamakan buat satu, ya. buat satu. Padahal sebenarnya secara aslinya itu untuk istilah jamak atau plural lebih dari satu. Di dalam beberapa hadis, arwah ini seringkali dinamakan dengan jiwa. Ya. Di antaranya di dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, ketika Nabi saw. bercerita tentang perjalanan ruh setelah dicabut dari tubuh seorang manusia di situ disebutkan bahwa Ruh tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rahmatin min Allah wa ridwan wahai jiwa yang tenang atau ya ayyatuhan nafsul thayyibah wahai jiwa yang baik kembalilah engkau kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini ucapan yang diucapkan kepada rohnya orang yang beriman Adapun rohnya orang yang kafir Dikatakan kepada dia Ya ayatuhal nafsul khabithah Irji'i ila ghadabim minallahi wa sahhat Wahai jiwa yang jelek Wahai jiwa yang buruk Kembalilah engkau kepada kemarahan dan kemurkaan dari Allah azza wajal. Jadi di dalam hadis ini roh dinamakan dengan jiwa an-nafs. Jadi sebenarnya antara roh, arwah dan jiwa itu sama. Terus bedanya dengan nyawa itu apa? Nyawa adalah bahasa Indonesia dari kata roh. Ya. Nyawa adalah bahasa Indonesia dari kata roh. Jadi sebenarnya antara nyawa, kemudian jiwa dan juga roh itu sebenarnya adalah mirip-mirip saja Sebelum kita berbicara tentang adakah arwah atau roh yang gentayangan Perlu kita membuat semacam e, landasan ketika kita berbicara Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bercerita tentang roh Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada mu, wahai Muhammad tentang ruh. Ya. Maka Allah berfirman, "Qulir ruhu min amri Rabbi." Katakanlah bahawa ruh itu adalah merupakan urusan Tuhanku, yaitu urus urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidaklah diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit sekali. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 85. Jadi pengetahuan manusia tentang ruh ini sangat sedikit. Para ulama menafsirkan apa maksudnya sangat sedikit. Di antara para ulama tafsir mereka mengatakan Ay min wahyihi wa kalamihi laysa min kalamil bashar. Jadi ketika kita bicara masalah ruh, tidak boleh kita berbicara berdasarkan logika. Akan tetapi dasarnya harus berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari wahyu antah itu yang berupa Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa min kalamil bashar bukan termasuk ucapannya manusia jadi ketika kita berbicara tentang arwah atau berbicara tentang ruh maka ucapan atau ungkapan yang kita sampaikan harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketiga tadi saya katakan bahwasanya kita berbicara tentang ruh itu harus berdasarkan Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lihat ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kematian dan perjalanan ruh setelah kematian. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un." Ingatlah ketika orang-orang kafir tersebut telah datang kepada mereka kematian maka mereka berkata wahai rabbi kembalikanlah aku ke dunia inilah cita-citanya orang kafir manakala mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya mereka mengatakan wahai rabbi kembalikan kami ya kembalikan kami ke dunia la'ali a'malu salihan fi ma kata orang kafir tersebut kembalikan kami ke dunia kami pengin beramal saleh kami ingin beramal salih, memperbaiki amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan buruk kami dahulu. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? kalimatun huwa qailuha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Alias mereka bohong. Mereka bohong. Kalau seandainya mereka mengatakan, kami kembalikan ke dunia yang pengen memperbaiki amalan mereka bohong Kalau mereka dikembalikan ke dunia Mereka pasti akan melakukan seperti apa yang mereka dahulu lakukan Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya ini Kata Allah azza wa jal Kalla innaha kalimatun huwa qailuha Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yuba'athun Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya itulah perkataan yang mereka ucapkan Dan di hadapan mereka akan ada dinding Sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya apa? Artinya ayat ini menegaskan bahwasannya roh. Setelah dicabut dari seorang insan. Maka dia tidak akan bisa kembali ke dunia. Oleh karena itu orang-orang kafir. Ketika mereka meminta hal itu. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditolak. Ditolak mentah-mentah. Dan dikatakan bahwa mereka akan berada di alam barzakh. Barzakh di sini adalah merupakan alam. Pergantian antara alam dunia dengan alam akhirat. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang roh. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang roh adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan hadis ini yang sahih oleh Imam Al-Hakim, al-Zahabi juga oleh Syekh Albani, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Setelah nyawanya orang yang beriman dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Nyawa tersebut diangkat ke langit. Sampai melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman. Uktubu kitab abdi fi'in liyin. Tulislah kitab hamba ku ini dalam kitab iliyyin. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala roh tersebut diperintahkan untuk dikembalikan ke jasadnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu kami ciptakan dari bumi dan kami kembalikan lagi ke bumi dan nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan mereka dari bumi. Jadi di sini Rohnya orang yang beriman dikembalikan ke jasadnya. Untuk apa? Untuk menghadapi tiga pertanyaan. Man robbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Siapakah robmu, siapakah nabimu, dan apapula agamamu. Ini rohnya orang yang beriman. Rohnya orang yang kafir pun seperti itu. Rohnya orang yang kafir dalam hadis ini disebutkan, Cuman mereka tidak sampai menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Baru sampai ke pintu dunia mereka ditolak. Ya. Mereka ditolak dan dilemparkan lagi ke jasadnya di dunia di alam kubur untuk menghadapi pertanyaan yang sama, hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena mereka adalah orang yang kafir. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya orang yang meninggal rohnya setelah mereka menghadap kepada Allah bagi orang yang beriman dan orang yang kafir mereka diusir dari pintu dunia eh, pintu langit dunia maka mereka kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya yang ada di kuburan, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat mungkar dan nakir untuk selanjutnya mereka menghadapi risiko yang telah Allah tentukan bagi orang yang beriman maka akan mendapatkan kenikmatan berupa uh, kuburan yang luas kemudian angin segar dari surga bagi orang yang kafir maka mereka akan mendapatkan himpitan yang sangat sempit dan akan dibukakan pintu ke neraka na'udhu min dzalik. Ada satu hadis yang sangat jelas berbicara tentang arwah gentayangan. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mbah Bukhari dan Muslim. La adwa, wa la tirata, wa la hammata, wa la safar. Saya akan menggaris bawahi sabda Nabi SAW, wa la hammata. Tidak ada hammah. Apa maksudnya hammah? Para ulama kita menafsirkan di antaranya Imam Ibn Muflih al-Hambari rahimahullah beliau mengatakan falhamatu mufrodul ham. Ham ini adalah kata tunggal yang jamaknya adalah hamah. Kata beliau wakana ahdul jahiliyah tiyaqulun leisa ahadun yamutu fayurfan illa kharaja min kabri hamah. Orang-orang jahiliah dahulu mereka meyakini bahasannya setiap orang yang mati akan keluar dari kuburannya hantu ya atau roh penampakan roh. Orang-orang Arab dahulu, orang-orang jahiliyah, mereka meyakini bahwasanya tulang belulangnya orang yang sudah meninggal itu nanti akan keluar dari kuburan kemudian bisa terbang. akan bisa terbang. Dan orang-orang yang terbunuh Orang-orang yang dibunuh Mereka Meyakini orang-orang Arab Bahawa orang-orang yang dibunuh Mereka yakini bahwasanya Orang tersebut nanti akan keluar hantunya Dan hantunya tersebut akan mencari, akan mencari Siapa yang membunuh dia dan dia tidak akan dia tidak akan pernah tenang kecuali setelah membunuh orang yang membunuhnya. Adias balas dendam. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dari sabda Nabi SAW ini dan juga keterangan dari para ulama, kita akan dapatkan bahawa ternyata keyakinan ini sumbernya dari orang-orang musyrikin jahiliyah, di mana mereka meyakini adanya arwah yang gentayangan. Jadi dalam agama kita, agama Islam, bagi mereka yang mengaku beragama Islam. Kita katakan di dalam agama kita tidak ada istilah arwah gentayangan. Di dalam agama kita, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa roh setelah dicabut, maka akan dikembalikan. Setelah itu para ulama ada khilaf, ya. ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah nanti roh beriman, orang yang beriman akan di mana, orang-orang roh orang yang kafir di mana, akan tetapi tidak ada satupun pendapat para ulama yang mengatakan bahwasannya roh itu akan gentayangan. Walaupun itu adalah hasil atau orang itu bunuh diri. Atau misalnya dia itu kecelakaan, atau dia karena belum bayar utang, ya akhirnya arwahnya gentayangan kemana-mana mengganggu orang-orang. Ini tidak ada di dalam agama kita. Wallahu a'lamissallam. Ada yang ngomong. Sekarang coba Ustaz. Aneh pernah ngelihat orang yang ketabrak itu. Kelihatan orangnya setelah ketabrak Di tempat yang dia ketabrak Atau mungkin ada yang ngomong Ana pernah lihat Di tempat orang gantung diri itu Kelihatan orangnya Wajahnya mirip Kayak orang yang gantung diri di situ Kalau itu bukan roh itu siapa Ustadz? Ini pertanyaan sebagian orang Kita katakan Tadi kita sudah bahas bahwasannya Tidak ada roh mentayangan dalam agama kita Terus siapa itu? yang tertuduh ya yang tertuduh adalah jin ya karena jin diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa malih rupa apa itu malih rupa malih rupa itu ya menyamar ya dan ini pernah kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ada salah seorang syaitan ya ada salah seorang syaitan yang dia malih rupa Menjadi seorang yang bernama Surakah ibnu Malik. Ini terjadi ketika perang badar. Ketika terjadi peristiwa malih rupanya setan ini menjadi seorang yang bernama Surakah ibnu Malik. Ini terjadi pada perang badar. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dan dia memprovokasi kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala diceritakan menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 48. Bisa dibaca... Di dalam asbab nuzul dari surat tersebut, yaitu surat Al-Anfal ayat 48. Kemudian juga, pernah juga pada zaman Nabi SAW kejadian ada salah seorang e, sahabat ansar yang kelain dengan jin. Dalam sahih muslim, jin itu malih rupa menjadi ular. Sampai akhirnya dua-duanya terbunuh, e, tidak ketahuan siapa yang duluan kebunuh. apakah jinnya yang sudah malih rupa menjadi ular atau sahabat ansar tersebut. Jadi jin itu punya kemampuan untuk malih rupa, maka jangan heran kalau misalnya kemudian ada sosok yang mirip banget, ya, kayak orang yang meninggal tersebut, maka kita katakan itu tidak lain dan tidak bukan adalah setan atau jin yang jahat, yang mereka memiliki misi di balik itu semuanya. Sebagaimana telah maklum. Bahawa permusuhan Antara Bani Adam Dengan syaitan Ialah permusuhan yang lama Dan mereka selalu berusaha Untuk menyesatkan Bani Adam Dengan segala cara yang bisa mereka lakukan Oleh karena itu Kita perlu waspada Ketika syaitan Melakukan hal-hal tersebut Pasti dia punya misi Apa misinya? Misi utamanya adalah Menyesatkan Bani Adam Kok bisa Ustaz? Iya. Karena ketika ada arwah gentayangan. Maka kemudian muncullah orang-orang yang katanya bisa mengusir arwah tersebut. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan kroni-kroninya setan, Yaitu Dukun. Ya. Antara Dukun dengan setan itu melakukan kolaborasi. Untuk menyesatkan Bani Adam. Untuk menyesatkan hamba-hamba yang beriman. Akhirnya. Setelah setan berhasil Untuk menampakkan diri Seperti arwah yang gentayangan Datanglah Peran dari dukun Tersebut Dukun itu akan datang Kemudian dukun Mengatakan saya bisa Untuk mengusir Arwah gentayangan itu Syaratnya anda harus ini ini ini ini Alias menyediakan sesaji Sesaji itu bentuknya Macam-macam bisa diambil Bunga dari sekian ini ya, Tujuh rupa Atau mungkin mengambil air dari tujuh mata air Kemudian setelah itu dibacakan Jampi-jampi Kemudian diciprat-cipratkan di situ ya, Kemudian bakar minyan di situ Ada mantra-mantra Yang di dalamnya ada unsur kesyirikan Nah inilah Salah satu tujuan utama syaitan Jadi kalau misalnya ada manusia Kemudian dia percaya dengan Arwah gentayangan lalu dia Memanggil dukun Berarti misi dari syaitan yang malih rupa menjadi arwah gentayangan itu telah sukses. Maka ini yang harus kita waspadai. Terus bagaimana Ustaz kita menyikapinya? Menyikapinya kita jangan percaya dengan yang seperti itu. Kalaupun itu adalah syaitan, maka kita sudah diajarkan di dalam agama kita bagaimana cara menghadapi godaan-godaan syaitan. Di antaranya dengan keluar rumah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawasanya orang yang keluar dari rumahnya membaca kalimat-kalimat tersebut, maka syaitan akan mengatakan, kami tidak bisa ganggu apa-apa. Ya. Bagaimana mungkin kami bisa mengganggu orang yang sudah hudiyah, wawukiyah, wakufiyah. Bagaimana mungkin kami bisa mengganggu orang yang sudah dikatakan kepadanya, orang ini mendapatkan petunjuk, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Syaitan akan makanlah. Kalau sudah kayak gitu gimana kita bisa mengganggu manusia tersebut? Ini kalau dia keluar membaca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala Dan juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au adzlima au uzalla, au, azlima, uzlama, uzlama, au ajhala au yujhala 'alayya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhall. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk supaya tidak sesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla. Atau terpeleset, atau dipelesetkan. Atau adlima, atau udlama. Atau berbuat zalim, atau dizalimi. Atau ajhala, atau yujhala aliyah. Atau berbuat jahil, atau dijahili sama makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan seperti ini, insyaAllah seorang akan terjaga. Sambil menjaga zikir pagi dan sore. Solat lima waktunya juga tidak lupa. Dan baca Al-Quran yang senantiasa dijaga. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam. bisawab. Semoga apa yang telah dipaparkan narasumber kita malam ini memberikan pencerahan bagi Anda. Khususnya bagi Anda yang masih mempercayai tentang arwah gentayangan. Sampai jumpa di lain dunia berikutnya. Semoga acara ini bisa meluruskan persepsi dan menguak misteri-misteri yang melekat di tengah masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain Dunia Menguak Misteri Meluruskan persepsi. Live Dunia di Raja TV. Saluran Tilawah Al Quran dan Kajian Islam.